wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak begitu pula kaum muslimin Dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya dan merahmatinya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah dalam Disiplin ilmu kawaid fiqhiyyah atau kaidah fikih Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya Mudah-mudahan Allah berkai Dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita Pada kajian yang lalu Kita sudah membahas tentang sebagian dari pembahasan yang dibahas oleh para ulama Di bawah kaidah Al-Masyakatutajlibuttaisir Yaitu kaidah Yang intinya menjelaskan bahwa sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan di dalam syariat. Kita kemarin sudah membahas tentang sebab-sebab yang ditentukan oleh syariat Islam bisa mendatangkan kemudahan-kemudahan, dan kita kemarin sudah menyebutkan ya sembilan macam sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemudahan dan keringanan. Pada pada kajian kali ini kita akan menjelaskan tentang hasil dari sebab-sebab tersebut. Kalau yang kemarin sebabnya, yang sekarang eh, akibatnya. Ketika ada sebab-sebab tersebut, ya maka akan ada keringanan-keringanan, macam-macam keringanan yang diberikan oleh syariat, ya karena adanya sebab-sebab tersebut sangat banyak, ya. Termasuk diantaranya, ya keringanan berupa pengguguran, ya. Sesuatu yang asalnya diwajibkan, akhirnya kewajiban tersebut menjadi gugur. Ditiadakan oleh syariat. ya Seperti misalnya, sholatnya orang yang haid. Sholatnya orang yang haid. Ini digugurkan oleh syariat, ditiadakan. Kenapa? Karena kalau orang diwajibkan untuk mengkodok sholat lima waktunya ketika sedang haid. ya Ini akan sangat memberatkan. Ini akan sangat memberatkan orang yang haid rata-rata 7 sampai 8 hari dan itu tiap bulan. Itu tiap bulan bisa lebih dari itu. Coba kalau dihitung 5 kali 5 kali 7. Berapa? 35. Ya, 35 salat. Padahal setiap salat berapa rakaat? Ini sangat banyak sekali, ya. Dan ini kalau terjadi setiap bulan, ya, akan memberatkan kaum muslimin, ya atau kaum muslimat ya makanya digugurkan oleh syariat berbeda dengan puasa ramadan puasa ramadan setahun cuma sekali makanya mengkodok puasa ramadan tidak memberatkan bagi kaum muslimat yang haid ketika ketika bulan ramadan ya sehingga hal tersebut ya tidak mendatangkan keberatan yang akhirnya bisa mendatangkan kemudahan. Tetapi mengqada masih tergolong sesuatu yang mudah bagi mereka yaitu mengqada eh, puasa puasa Ramadan. Begitu pula orang yang nifas, ya. Orang yang nifas ya tidak diwajibkan untuk sholat Karena kalau diwajibkan untuk salat ya walaupun ini nifas ini hanya ketika eh, melahirkan setelah melahirkan dan ini juga tergolong jarang. Tapi karena waktunya sangat panjang ya, bisa sampai 40 hari. Bisa dibayangkan ya 40 kali 5 berapa? Ya. 200. Ini kalau diwajibkan oleh syariat untuk mengqada sholatnya ya, ini sangat memberatkan sekali. Makanya e, syariat datang dengan kemudahan bagi mereka, tidak ada kewajiban untuk mengqada sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan e, E, macam keringanan yang berupa pengguguran digugurkan sama sekali ya begitu pula syariat-syariat yang e, ada syarat untuk e, kemampuan misalnya zakat zakat digantungkan oleh syariat dengan kemampuan kenapa karena kalau tidak digantungkan dengan kemampuan maka akan sangat memberatkan kaum muslimin ya begitu pula <tuh> e, haji ya haji rukun Islam tapi menjadi gugur ketika tidak ada kemampuan karena kalau diwajibkan ya kepada setiap kaum muslimin ya akan sangat memberatkan sangat memberatkan sekali makanya Islam ya menggugurkan eh, kewajiban tersebut bagi yang yang tidak mampu jenis keringanan yang kedua adalah keringanan yang berupa pengurangan Syariat Islam memberikan keringanan e, berupa pengurangan. Ini seperti misalnya ya dikuranginya rekaat e, solat rekaat dalam solat. Misalnya orang yang safar ya biasanya berat untuk menjalankan e, solat seperti biasanya. Akhirnya syariat memberikan keringanan berupa pengurangan yang asalnya empat rekaat bisa dilakukan menjadi dua rakaat. Kemudian yang ketiga, keringanan yang berupa penggantian. Asalnya sesuatu yang berat akhirnya diganti dengan sesuatu yang lebih mudah. Sesuatu yang berat dalam keadaan tertentu diganti dengan sesuatu yang lebih lebih mudah daripada daripada asalnya, ya. Seperti misalnya ketika wudu menjadi berat pada suatu keadaan, ya misalnya tidak ada air tidak ada air atau air yang ada ya tidak cukup untuk berwudu atau ada air tapi dia tidak mampu menggunakannya karena kondisi kesehatan ya mungkin dia luka bakar ya luka bakar di sekujur tubuhnya sehingga tidak mampu untuk uh, uh, menggunakan air tersebut ya ada penyakit-penyakit yang ketika terkena air ya akan menjadikan uh, orang tersebut E, menjadi parah penyakitnya Orang-orang ya. yang seperti ini Diberikan keringanan oleh syariat Dengan mengganti syariat untunya Menjadi menjadi tayamum. Kemudian jenis yang keempat Adalah e, Dimajukannya Suatu kewajiban dari waktu asalnya Yang asalnya harus Dilakukan di waktunya Sekarang boleh diajukan ya Ini Eh, ada beberapa ibadah yang seperti ini, misalnya <tuh> ibadah sholat kita boleh mengajukan yang asalnya harus dilakukan di waktu asar, sekarang boleh diajukan ke waktu zuhur di jamak digabungkan dengan waktu sholat zuhur, ya. Yang asalnya harus dilakukan di waktu maghrib di hari di keadaan biasa ketika safar. atau ketika dia sangat membutuhkan walaupun tidak safar. dia boleh menggabungkannya dengan dengan sholat insya Uh, Afon uh, Isha dikabungkan di, di maghribnya, ya diajukan, ya diajukan. Seperti misalnya orang yang sedang Safar, orang yang sedang sakit, orang yang misalnya keadaan hujan, ya yang menjadikan orang berat untuk ke masjid setiap waktunya, ya ini bisa uh, digabungkan. Misalnya lagi orang yang sedang operasi, membutuhkan waktu yang panjang, ya bisa diajukan karena pengajuan eh, sholat ini tidak tergantung dengan safar saja, tapi banyak sebab yang menjadikan kita bisa eh, mengajukan ibadah sholat ke waktu sebelumnya. termasuk di antara keringanan ya mengajukan ibadah ini, contohnya adalah pengajuan waktu zakat fitrah. ya zakat fitrah sebenarnya waktunya adalah ketika masuknya eh, bulan syawal. Mulai maksudnya bulan Syawal sampai solat id ya. Tapi karena waktu ini, ya, waktu yang tergolong singkat, ya. Dan untuk membagikan zakat fitrah ini butuh waktu yang uh, lebih panjang dari ini, sehingga syariat Islam, ya, memberikan keringanan untuk diajukan satu hari, dua hari, bahkan sampai tiga hari bisa, ya. Dan itu sesuai dengan riwayat-riwayat uh, dari para sahabat Nabi Muhammad SAW termasuk diantaranya zakat mal, zakat mal bisa diajukan hingga setahun, ya zakat mal di tahun yang akan datang kita bisa uh, tunaikan di tahun sebelumnya jika dibutuhkan, ya jika dibutuhkan uh, dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad saw. ini adalah keringanan keringanan yang diberikan oleh syariat ya yang berupa ya pengajuan suatu ibadah dari dari waktunya diajukannya suatu ibadah dari dari waktu asalnya diakhirkannya suatu ibadah dari waktu asalnya ya ini seperti jamak takhir ya seperti jamak takhir solat yang asalnya harus dilakukan di waktunya masing-masing ya sekarang bisa diakhirkan digabungkan dengan waktu atau solat setelahnya digabungkan dengan Sholat yang waktunya e, setelah sholat tersebut ya misalnya sholat duhur digabungkan dengan sholat asar atau sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya ya kemudian yang keenam e, pembolehan sesuatu yang asalnya tidak dibolehkan ya ini e, ketika dalam keadaan darurat misalnya ketika dalam keadaan darurat ya maka <tuh> dibolehkan E, melakukan sesuatu Yang pada asalnya tidak Dibolehkan, ya ini umum Ini umum dalam e, Segala Sisi kehidupan, ya misalnya Yang asalnya Tidak boleh makan bangkai Sekarang dibolehkan untuk Makan bangkai karena keadaan darurat Yang asalnya tidak boleh minum khamer Sekarang menjadi Boleh minum khamer karena <tuh> Keadaan darurat, yang asalnya Misalnya Kami e, tidak boleh untuk sholat duduk ya karena keadaannya tidak bisa sholat dengan dalam keadaan berdiri darurat maka dia boleh eh, sholat dalam keadaan eh, duduk yang asalnya misalnya tidak boleh membuka aurat di depan orang lain ya tapi dalam keadaan tertentu darurat misalnya dalam keadaan eh, dia memerlukan pengobatan yang segera dan tidak ada orang lain kecuali lawan jenis ya maka dalam keadaan darurat yang seperti ini dia e, boleh membuka auratnya untuk pengobatan yang darurat tersebut. Kemudian yang asalnya tidak boleh memotong tangan misalnya. Asalnya tidak boleh potong tangan. Tapi karena keadaan darurat misalnya kalau tidak dipotong tangannya penyakitnya akan semakin menjalar ke seluruh tubuh ya. E, akhirnya boleh dipotong. Begitu pula dengan organ-organ <tuh> yang lainnya. Asalnya tidak boleh kita mengambil ginjal ya. Tapi karena misalnya ginjalnya sudah rusak kalau tidak di diambil maka akan merusak anggota tubuh yang lainnya atau organ tubuh yang lainnya maka eh, dibolehkan ya dibolehkan karena apa karena keadaan darurat tadi ya ini pembolehan eh, keringanan yang berupa pembolehan sesuatu yang asalnya di diharamkan kemudian yang ketujuh adalah perubahan ya perubahan sesuatu ya dari yang eh, lebih berat kepada yang lebih lebih ringan ya ini terjadi eh, ketika sholat khauf atau sholat dalam keadaan yang sangat genting ya eh, sholat tersebut ya harusnya dilakukan sebagaimana biasa tapi ketika perang ya keadaan sangat genting ya kaum muslimin akan sangat berat untuk menjaga eh, keadaan sholatnya seperti seperti biasanya sehingga syariat islam memberikan Keringanan berupa e, perubahan bentuk sholat, ya. Bahkan orang yang sholat khauf ya, ketika sedang perang, dia bisa saja sholat dalam keadaan tiarap, bisa saja sholat dalam keadaan duduk, bisa saja sholat dalam keadaan e, sedang <tuh> terlentang tidur, ya, sesuai dengan keadaannya. Bisa saja dia sholat dalam keadaan lari, dalam keadaan lari, bisa saja. Apabila keadaan sangat genting sekali, ya, dan ini merupakan keringanan yang diberikan, diberikan oleh oleh syariat, ya. Begitu pula seperti eh, perubahan solat ketika eh, sedang dalam keadaan kendara, eh, sedang dalam keadaan berkendara, ya, eh, di atas kendaraan, ya, seseorang dibolehkan untuk solat sunnah sesuai keadaannya, sesuai dengan keadaannya. Kenapa demikian? Karena sholat sunnah ini banyak sekali, sholat sunnah ini banyak sekali. Kalau diwajibkan di dalam sholat sunnah, ya, sebagaimana ya keadaan sholat wajib ini akan sangat memberatkan, ya. Sehingga Syariat Nya memberikan keringanan berupa sholat di atas kendaraan, sholat sunnah dengan keadaan dia, sebagaimana keadaan keadaan dia, sehingga. Misalnya rukuknya ya hanya memberikan e, hanya menunduk, kemudian sujudnya juga menunduk tapi lebih rendah lagi, e, duduknya seperti orang yang e, naik kendaraan, ya <tuh> tidak seperti orang-orang biasa. Keringanan-keringanan ini diberikan oleh syariat ya, e, karena memang kalau dilakukan seperti e, biasanya akan sangat e, menyulitkan kaum muslimin ya sehingga e, diberikan keringanan oleh oleh syariat ini keringanan yang berupa e, perubahan perubahan bentuk dari yang lebih berat ya menjadi lebih lebih mudah <tuh> kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> pembahasan berikutnya yang dibahas oleh para ulama ya dalam Kaedah al-masyakqatu tajlibut taisir Sesuatu yang berat Bisa mendatangkan kemudahan adalah e, Pembahasan tentang cabang-cabang Dari kaedah ini ya. Karena kaedah al-masyakqatu tajlibut taisir, ya Termasuk kaedah yang e, Paling besar Dalam e, Ilmu fikih ya. Dalam ilmu fikih ada 5 Kaedah yang paling besar Dan termasuk diantara 5 kaedah yang paling besar Ini adalah kaedah yang kita bahas saat ini Al-Masyakatuh Tajribut Taisir Sehingga wajar apabila kaedah ini ya Mempunyai cabang-cabang yang yang Banyak ya cabang-cabang kaedah Yang yang banyak Di antara cabang kaedah Al-Masyakatuh Tajribut Taisir Adalah kaedah Yang dikemukakan Oleh Imam Syafi'i Rahimahullah Ya dalam kitabnya Al-Um Ya beliau Menyebutkan kaedah ini jika daka al-amr tasa' ya wa idza tasa'a daq apabila sesuatu ya menyempit maka dia akan menjadi luas sebaliknya ketika sesuatu menjadi luas maka dia akan menyempit maksud dari kaedah ini adalah bahwa apabila ada sesuatu yang menjadi sulit, maka syariat Islam di sisi lain akan memberikan kemudahan dan keluasan. Ketika sesuatu menyempit, ya menjadi sulit, maka Islam akan membuka pintu kemudahan dan meluaskan keadaannya. Begitu pula sebaliknya, apabila keadaan meluas, ya maka Islam akan membuka pintu untuk menyempitkan keadaan itu. Ya. Contohnya seperti, ya ketika keadaan kita lapang, ya keadaan kita lapang, kita harus sholat sebagaimana seharusnya. Sebagaimana asalnya kita sholat harus tepat waktu, di waktunya masing-masing, kita sholat harus dalam keadaan berdiri, kita sholat harus lengkap ya. Yang empat rekaat tetap harus empat rekaat, karena keadaannya lapang, luas, keadaannya mudah. Tapi ketika keadaan menjadi sulit, ya, maka Islam memberikan banyak keringanan. Bisa saja keriahan tersebut berupa pengurangan rakaatnya, yang asalnya empat rakaat bisa menjadi dua rakaat, bisa berupa pengumpulan, ya penggabungan, waktunya bisa digabungkan dengan waktu sholat yang lainnya, bisa diakhirkan, bisa diajukan, ya, bisa saja dalam keadaan darurat, ya keadaan darurat seseorang bisa sholat dalam keadaan duduk. Bisa sholat dalam keadaan tiarap, Bisa sholat dalam keadaan berlari. Bisa sholat dalam keadaan e, berjalan. Ya. Ketika keadaan menjadi sulit, maka Islam memberikan kemudahan. Ketika luas, maka Islam memberikan e, penyempitan. Ketika sempit, Islam memberikan e, kemudahan atau meluaskan keadaannya. Contoh di antara Contoh keedah ini ya adalah orang yang kelaparan, boleh memakan bangkai, boleh memakan sesuatu yang diharamkan, boleh eh, minum khamer, ya, boleh makan babi kalau ada yang yang ada di depannya adalah adalah babi. Tapi apabila keadaannya menjadi mudah kembali, ya, misalnya dia sudah eh, kuat lagi badannya. Maka dia tidak boleh makan lagi. Makan sesuatu yang diharamkan. Karena sekarang keadaannya sudah mudah. Keadaannya sudah luas, maka syariat mengembalikan, ya menyempitkan kembali keadaannya. Kemudian, orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Contoh lain, orang sakit tidak boleh berpuasa. Karena misalnya kalau berpuasa akan eh, membahayakan keadaan dia. Membahayakan jiwa dia Maka seperti ini dia tidak boleh puasa Keadaan sulit Menjadikan dia mudah Keadaan sempit Menjadikan dia luas Tapi kalau keadaannya sudah luas Sudah mudah Maka eh, Hukumnya menjadi, menjadi Dipersulit Ketika dia sudah sembuh Sekarang keadaannya dia mudah maka dia diwajibkan untuk berpuasa, berpuasa kembali, ya. Apabila keadaan menjadi sempit, maka syariat meluaskan. Apabila keadaan luas, maka syariat eh, menyempitkannya. Orang yang sakit boleh salat sambil duduk. Namun jika di tengah-tengah salat sembuh, maka wajib kembali berdiri, ya. Ini juga penerapan dari kaidah ini. Misalnya kita memulai salat kita rasakan badan kita tidak mampu berdiri Akhirnya kita dibolehkan oleh syariat Diberikan keluasan oleh syariat untuk sholat dalam keadaan duduk Tapi di tengah-tengah kita sholat ternyata kesehatan kita kembali Kita merasa bisa untuk berdiri Maka ketika itu kita wajib berdiri ya Ketika itu kita wajib berdiri Karena keadaannya sudah luas Maka syariat menyempitkannya lagi ya Begitu pula dengan <tuh> Bagian-bagian sholat Misalnya ada orang bisa berdiri Tapi dia tidak boleh sujud Karena apa? Karena membahayakan misalnya Sakit di matanya Dia punya sakit mata Ketika sujud dikatakan oleh dokter Sangat membahayakan Maka <tuh> ketika berdiri Keadaan dia luas Maka dia harus berdiri Tapi ketika sujud keadaan dia sempit Maka dibolehkan oleh syariat untuk tidak Tidak sujud tapi hanya E, menundukkan e, kepalanya atau mencondongkan, menyondongkan badannya ke depan dengan lebih banyak. Tapi tidak sampai e, posisi sujud, ya. Ini yang asalnya e, sulit akhirnya dimudahkan. Tapi dalam keadaan dia mudah, maka syariat Islam, ya, e, memberikan e, sesuatu yang lebih lebih berat bagi bagi dia. Kemudian e, cabang kaidah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir yang kedua adalah kaidah ad-darurat tubihul mahdurat ya. keadaan darurat membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan keadaan darurat membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan ini dalam semua ya syariat ya syariat Islam adalah syariat yang memberikan kemudahan kepada umatnya. Makanya keadaan-keadaan yang sulit yang bisa mendatangkan kemudahan. Dan keadaan darurat bisa membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan, ya. Dan ini sangat e, sangat jelas sekali ya contoh-contohnya ya sering kita ulang orang yang kelaparan ya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dihalalkan, maka yang ada di depannya walaupun diharamkan boleh di boleh dimakan. Yang ada di depannya walaupun diharamkan ya boleh diminum oleh dia ya bahkan barang milik orang lain pun ya boleh dia makan boleh dia makan tapi kalau dia sudah eh, selamat jiwanya maka dia harus mengembalikan atau menggantinya karena ini berhubungan dengan hak orang-orang lain kemudian eh, cabang kaidah al-mashakkatul tajributaisir yang ketiga adalah Kaidah ad-darurah diqaddaru biqadariha bahwa keadaan terpaksa itu harus diukur sesuai dengan kadarnya harus diukur sesuai dengan kadarnya suatu keadaan darurat berlaku ketika keadaan darurat tersebut masih ada ya keringanan yang di diberikan oleh syariat untuk keadaan darurat ya itu berlaku ketika keadaan daruratnya masih ada Ketika keadaan daruratnya sudah hilang Maka hukumnya kembali kepada asalnya Yang asalnya diharamkan maka sekarang kembali diharamkan lagi Makanya pada contoh ya Orang yang sudah terjatuh pada keadaan darurat Ya misalnya kelaparan Maka dia hanya dibolehkan memakan sekadar dia bisa mempertahankan hidupnya sekadar dia boleh bisa mempertahankan hidupnya misalnya kalau dia e, membutuhkan daging ya bangkai setengah kilo sudah bisa e, berjalan kembali sudah kuat kembali maka dia tidak boleh menambahnya tidak boleh menambahnya kenapa karena darururah تقدّر بقدرها ya karena darurat ya itu harus di diukur ya kadarnya kalau kadarnya sudah hilang ya daruratnya sudah hilang maka keadaannya menjadi seperti semula ya misalnya ada seseorang sakit pada daerah auratnya maka ketika dia berobat ya dan aurat tersebut ya harus dilihat orang lain maka orang tersebut yang terpaksa harus melihat auratnya hanya boleh melihat aurat tersebut yang ada sakitnya tidak boleh melebar ya tidak boleh melebar misalnya auratnya ada di pahanya e, sakitnya ada di pahanya Ya, paha aurat. Ya, maka tidak boleh dia sampai ke pangkal paha misalnya untuk melihatnya. Kalau tidak ada kebutuhan untuk itu, ya, kalau tidak ada keterpaksaan untuk melihat aurat tersebut, ya, maka dia cukup melihat yang ada sakitnya saja. Tidak boleh melihat yang yang lain kecuali apabila eh, dia harus melihat yang lain juga. Untuk e, memeriksa misalnya, ya ada keterpaksaan untuk memeriksa karena ada misalnya keterkaitan antara tempat itu dengan tempat yang lain. Ya. Intinya, ketika dibutuhkan untuk melihat aurat karena suatu penyakit, ya maka harus e, dilihat yang dibutuhkan saja, tidak boleh melihat yang yang lain karena. <tuh> E, dibolehkannya hal tersebut Karena keadaan darurat Dan harus diukur Tidak boleh melebar Sehingga e, menjadi e, Berlebihan Contoh lain ya Misalnya Orang Yang Harus berhubungan dengan bank Seperti misalnya Sekarang ini ya Ketika kita haji maka kita harus menyetorkan uang ke bank ya tidak boleh melalui cara lain maka ketika banknya bank konvensional misalnya ya ada hubungannya dengan riba ya maka kita dibolehkan untuk itu sekadarnya saja tidak boleh eh, melebihi kadar tersebut karena ini masuk dalam keadaan darurat ya darurat membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan tapi pembolehan tersebut ya sekadarnya sekadar darurat tersebut ya begitu pula misalnya ya eh, kita harus membuka rekening di bank konvensional untuk apa untuk menerima gaji misalnya maka eh, kita dibolehkan untuk keadaan itu saja Karena misalnya pihak perusahaan tidak mau Mengirimkan gaji kita ke bank syariah misalnya Atau tidak mau mengirimkan atau memberikan gaji dalam keadaan uang cash Berupa uang cash Maka yang seperti ini dibolehkan untuk membuka Karena keadaan darurat ini ya. Maka kita harus memperhatikan kadar daruratnya. Ketika eh, kadar daruratnya kita ketahui maka jangan sampai kita melebihi dari kadar tersebut ya. Kemudian yang berikutnya kaidah yang menjadi cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir adalah kaidah majaza li uzrin batal bi zawalih ya. Sesuatu yang dibolehkan Karena suatu sebab Suatu ulur Maka Pembolehan tersebut Menjadi hilang Ketika sebabnya hilang Sesuatu yang dibolehkan Karena suatu sebab Yang kalau tidak ada sebab tersebut Hal tersebut dilarang ya. Maka Dia akan dilarang lagi Ketika sebabnya tidak ada Ya ini eh, kaedah yang menjadi cabang dari kaedah al-masyakatu tajlibat Ya, Misalnya, seorang laki-laki yang diperbolehkan memakai pakaian dari sutra, karena penyakit gatal yang menimpanya, maka kalau dia sudah sembuh dari penyakit gatalnya, dia wajib melepasnya. Dia tidak boleh menggunakan kain sutra lagi. Ini ya. Dia dibolehkan memakai kain sutra karena laki-laki ya. Karena apa? Sebabnya apa? Sebabnya penyakit gatalnya. Ketika penyakit gatalnya hilang, maka dia eh, tidak dibolehkan lagi untuk memakai kain sutra, ya. Karena sebab pembolehannya hilang, maka akibat dibolehkannya hal tersebut menjadi menjadi hilang. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya Wajib tinggal di rumah selama masa iddah Namun kalau terpaksa keluar Misalnya untuk cari nafkah Atau untuk belanja Karena tidak ada yang membelajarkan untuknya Maka dibolehkan baginya keluar rumah Namun kalau ditemukan orang yang menanggung nafkahnya atau membelanjakan untuknya maka dia wajib berada di rumah ya sebabnya hilang maka akibatnya juga hilang ya ini majaza li'awzin batal bijawali sesuatu yang dibolehkan karena suatu sebab ya kalau tidak ada sebab ini hal tersebut dilarang maka Pembolehan tersebut terbatas ketika sebabnya masih ada. Ketika sebabnya menjadi hilang, ya menjadi tidak ada, maka pembolehan tersebut juga menjadi hilang. Ya, kemudian kaidah yang kelima yang menjadi cabang dari kaidah al mashakkatu tajribut taizir, sesuatu yang sulit akan mendatangkan kemudahan adalah kaidah alitiror. <tuh> laa yubtilu haqqal ghair kaidah ini merupakan takyid ya atau batasan batasan dari kaidah umum tadi al masyaqqatu tajlibut taysir ya masyaqqatu tajlibut taysir ya harus dibatasi ada pembatasan-pembatasan ya seperti ini al ittirar laa yubtilu haqqal ghair Keterpasa, keterpaksaan tidak menggugurkan atau menghilangkan hak orang lain keterpaksaan tidak bisa menggugurkan atau menghilangkan hak orang lain ya misalnya saya yang saya misalkan tadi ya ketika kita sudah dalam keadaan terpaksa keadaan darurat kita harus makan kalau tidak makan maka kita akan mati atau akan pingsan ketika keadaannya demikian ya yang ada di depan kita boleh kita makan, walaupun milik orang lain. Misalnya ada pohon, kita boleh ya mencuri eh, buahnya kita makan. Tapi ya karena pohon itu milik orang lain, ya maka kita harus setelah itu ya setelah keadaannya lapang kita harus meminta dihalalkan yang pertama. Kalau tidak eh, orangnya tidak Uh, rela maka kita harus menggantinya karena ini berhubungan dengan hak orang lain berbeda kalau itu haknya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memilikinya pohon tersebut maka kita makan tanpa harus <coughs> menggantinya tapi karena ini adalah uh, berhubungan dengan hak orang lain ya misalnya buah tersebut adalah buahnya orang lain atau ada hewan orang tersebut punya hewan akhirnya kita sembelih hewan tersebut karena kita terpaksa maka <coughs> kita harus mengganti Hewan tersebut Apabila orangnya tidak rela Ya Berbeda kalau orangnya merelakannya Maka kita tidak perlu menggantinya Karena dia sudah eh, mengikhlaskan haknya Merelakan haknya Contohnya lagi Ketika ada <tuh> Hewan Yang sedang marah Hewan ngamuk ya Yang sedang marah Akhirnya lari Ke kita misalnya Lari ke kita ingin menyeruduk. Maka kita boleh menyelamatkan diri kita. Bahkan dengan membunuhnya. Bahkan dengan membunuhnya. Tapi pembolehan membunuh hewan tersebut. Karena berhubungan dengan hak orang lain. Hewan tersebut milik orang lain. Maka setelah kita membunuhnya. Dengan itu kita selamat. Kita harus menggantinya. Kita harus menggantinya. Kemudian kalau ada sebuah kapal di tengah laut. Hampir tenggelam karena terlalu berat muatannya maka diperbolehkan <tuh> bahkan wajib membuang benda-benda berat yang ada di dalamnya namun bagi pemilik kapal harus menggantinya ya ini juga karena berhubungan dengan hak milik orang lain ya maka dia harus mengganti barang-barang yang dia dia buang barang-barang yang dia lempar kemudian kaidah yang Keenam dari cabang-cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibut al taysir adalah kaidah idza ta'azzaral aslu yusaru ila al badal apabila yang asalnya tidak bisa kita lakukan maka kita harus melakukan gantinya kita harus melakukan penggantinya ya seperti misalnya tadi ya eh, apabila yang asal wudu misalnya tidak bisa kita lakukan ya maka kita harus menggantinya dengan dengan tayamum eh, ini karena sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan termasuk diantara bentuknya adalah apabila ibadah yang asal tidak bisa kita lakukan ya maka kita harus melakukan ganti dari ibadah tersebut wudu tidak bisa dilakukan maka harus menggantinya dengan dengan yang lain <tuh> menggantinya dengan dengan yang lain yaitu dengan dengan tayamum ya inilah eh, kaidah-kaidah ya yang menjadi percabangan dari kaidah al-masyaqqatu Tajlibut Taizir ya sesuatu yang berat yang bisa mendatangkan kemudahan dalam dalam syariat ya dengan demikian yang kita telah menyelesaikan pembahasan kekaidah yang ketiga yang paling besar yaitu kekaidah al Mashakkatul Tajlibut Taizir dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki kekaidah yang keempat yang paling besar dalam fikih Islam yaitu kekaidah La-Darara Walau diror, ya, tidak boleh ada mudarat atau memberikan mudarat kepada orang lain, ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Laudaror, walau diror. Insyaallah kita akan bahas secara lebih detail di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa anda sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diberkai. Dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu wa sallam wa Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'am bi ihsanin layamid din Wa alhamdulillahi rabbil alamin Namstaz, izakullah khairan Barakallahu wa sallam Atas materi yang takut sampaikan kesempatan pagi hari ini Wa tersallamu a'zani wa yakum Telah kita tuntaskan kaidah yang ketiga Dan juga cabang-cabangnya yang telah kita simak bersama Dari kaidah yang besar ini Dari kaidah al-masak tanggung jawab yang telah kita simak bersama dalam beberapa hari, dalam beberapa pertemuan. Dan untuk berikutnya kuartal Islam azan ya Allah wa kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau pesan pertanyaan Anda dalam bentuk pesan singkat di 0819896543 nah untuk yang pertama kita angkat melalui line telepon Di line telepon 021 8236543 ya silakan sembuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa bapak dan di mana dari Agus di Riau stad Pak Agus di Riau silakan Pak Agus ya, nama yang tanya, tanya stad ya juga kita diundang dalam perintahan hmm. itu ada uh, aliran musik ibu, dan juga uh, tak berbaur tempat laki dan perempuan itu hukumnya gimana kita akan menghadir Apakah kami mahu cara atau hanya sekedar gubal kewajibannya atau gimana ustad? Jibril ustad, makasih ustad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya eh, para ulama ya di antaranya Syekh Thamyn rahimahullah ya beliau mengatakan bahawa apabila <coughs> acara tersebut kita tahu di sana ada perkara-perkara yang mungkar ya perkara-perkara yang eh, menyelisi syariat Islam ya. Ada musiknya, ada campur baur laki-laki perempuan tidak dipisah. Kemudian ada pamer aurat di sana. Ada misalnya organ tunggal kadang-kadang sampai ada seperti itu ya. Maka kalau kita tahu hal tersebut ya dan kita tidak bisa mengubah kemungkaran itu ya, maka menjadi gugur kewajiban kita untuk mendatangi undangan itu bahkan ya saya mengatakan diharamkan tidak boleh kita menghadiri acara-acara yang yang demikian ya <tuh> bagaimana kalau misalnya eh, orang tersebut dikhawatirkan marah atau dikhawatirkan bahkan akan menjauhi kita memutus tali persaudaraan ya maka eh, kita bisa kurangi efek yang tidak baik ini dengan eh, mendatanginya sebelum acara Mendatangi sebelum acara dimulai, kemudian setelah itu e, ketika acara dimulai kita ada banyak kemungkaran seperti itu dan kita tidak mampu untuk memberikan nasihat atau mengubah keadaan, nah kita tinggal. Atau kita datang setelahnya, setelah acara selesai ya kita datang dengan e, menyampaikan e, uzur-uzur ya, yang bisa e, meredakan e, atau mengurangi efek buruk dari tidak hadirnya kita di acara tersebut ya kita eh, sampaikan dengan baik dan sebaiknya kita jujur. Sebaiknya kita jujur biar eh, dia tahu alasan kenapa eh, kita tidak mendatangi acara-acara yang demikian dan dia akan memaklumi apabila memang dia eh, menghormati keyakinan eh, orang lain ya. Wallahu a'lam. Enam Ustaz Jazakallah khairan Ustaz Barakallah fiqh Ustaz Atas jawabannya yang diberikan. Khawatir sama azan Ya Allah Demikianlah jawaban Untuk pertanyaan dari Pak Agus Mudah-mudahan Pak Agus bisa memahami Jawabannya yang tadi diberikan. Kita angkat satu pertanyaan Ustaz Dari pesan singkat Ustaz ya. Sudah banyak yang masuk Dari pertanyaan pesan singkat set, bagaimanakah hukumnya Mencukur jenggot Ketika dipaksa oleh orang tua Ustaz Apakah ini masuk dalam kaidah kita ini Ustaz Silahkan Ustaz uh... Eee tidak masuk ya karena ini bukan keadaan yang darurat ya. Ini bukan keadaan darurat dan sudah jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ya tidak boleh ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila dalam kemaksiatan kepada sang sang khaliq ya. Adapun orang tua menjadi marah ya maka itu bukan keadaan darurat ya dimari orang tua atau misalnya diusir dari rumah ya ini bukan keadaan keadaan darurat karena dia masih bisa masih bisa e, mencari tempat lain ya e, atau masih bisa e, hanya diam saja walaupun dimari orang tua dia hanya diam ya kecuali kalau orang tua misalnya ya mengambil jenggot kita kemudian memotong ya apakah ini bisa juga lagi tidak bisa juga dengan paksaan ya Maka keadaan seperti ini di luar keinginan kita. Beda Kalau kita memotong sendiri, maka ini bukan keadaan darurat. Ya. Bukan keadaan darurat. Sehingga eh, tetap tidak dibolehkan untuk melakukan hal tersebut. Ya, Allah alam. Nampak. Bisa kalahkan. Sabarakahlah. Fixat jawabannya. Dan balik kami akan melalui pesan singkat. Pertanyaan yang sudah masuk, ustadz ustadz mohon dijelaskan. Apakah memang diperbolehkan dan dikatakan darurat ketika saya mengantri dalam pemeriksaan paspor Di bandara Jeddah Dan waktu itu Suat Isa tinggal 1 jam lagi Akan berakhir hmm. Akan Tapi eh, Pemiming Umroh mengatakan Bisa sholat di luar waktunya Karena darurat Apakah memang benar demikian dan diperbolehkan uh, uh, Tidak boleh ya Tidak boleh menjalankan Sholat di luar waktunya Walaupun keadaan darurat Ketika sholat Uh, tidak tidak bisa dilakukan dengan sempurna ah, maka uh, dilakukan dengan keadaan sendiri uh, dengan keadaannya masing-masing ya uh, misalnya orang yang di atas pesawat uh, tidak ada musola di pesawat uh, tersebut uh, tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri uh, <coughs> maka dia tidak boleh mengakhirkan sholatnya sampai keluar waktunya tidak boleh dia tetap uh, harus sholat uh, sebagaimana uh, keadaan uh, dia ya uh, misalnya lagi uh, antri di imigrasi ya Maka tetap harus sholat ya di waktunya Tetap harus sholat di waktunya Karena eh, Orang yang perang saja ya. Orang yang perang saja Tidak boleh dia eh, Menunggu waktu Sampai aman Sampai keluar waktunya tidak boleh Tapi Allah membuka kemudahan dari Sisi yang lain Allah membolehkan dia untuk sholat Sesuai keadaannya Solat dalam keadaan berlari Tidak apa-apa Yang penting tidak solat eh, sampai keluar waktunya Ya, Dalam dalam keadaan berjalan Dalam keadaan tiarap, Dalam keadaan duduk Dalam keadaan terlentang Dia dibolehkan untuk melakukan eh, solat tersebut eh, Tujuannya agar solatnya tidak keluar waktunya Ya, Inna solata kanat alal mu'minina Kita memaukuta Sesungguhnya solat itu ya Diwajibkan kepada kaum mu'minin Eh, sesuai dengan waktunya Ada waktunya masing-masing Dan kita tidak boleh eh, menjalankan Solat tersebut dia ya, Di luar waktunya alam. Dan kembali kami angkat tanya Malah pesan singkat kembali Ustaz, bagaimanakah dengan keadaan seorang wanita Yang melahirkan dan Dia mendapatkan dokter yang menangani laki-laki Dan tidak menemukan dokter wanita Dan ini juga mungkin Saat, Untuk menjelaskan apakah Ketika saat itu pilihannya ada dokter laki-laki dan bidan e, lalu dia memilih dokter laki-laki dibanding bidan wanita Disebabkan mungkin dari sisi ilmu kedokteran dan sebagainya Itu bagaimana saat dalam keadaan seperti itu? <tuh> eh, apabila seorang yang melahirkan tidak mendapatkan kecuali dokter laki-laki <tuh> Ya maka ini sesuatu yang darurat Kenapa demikian? Karena eh, proses melahirkan tidak bisa diundur Kapan waktunya kita tidak, kita tidak tahu, makanya ketika tidak mendapatkan kecuali eh, dokter laki-laki dan eh, kita tidak tahu kapan eh, proses kelahiran itu terjadi, maka ini merupakan sesuatu yang darurat ya karena karena kalau tidak ditangani oleh dokter ya dan tidak ada dokter kecuali dokter laki-laki dia tidak mau maka akan membahayakan jiwa jiwa dia akan membahayakan jiwa dia bisa saja eh, kelahiran terjadi keluar darah banyak sampai itu masih eh, apa tidak ada dokter perempuan kalau dibiarkan terus bisa sampai membahayakan jiwa jiwa ibu tersebut ya maka <tuh> ini keadaan yang darurat ya keadaan yang yang darurat <tuh> dan keadaan darurat sebagaimana tadi keadaan yang lain ya harus diukur dengan kadarnya kalau kadarnya sudah eh, cukup, maka yang selebihnya tidak diperbolehkan Ya misalnya seperti ini ya tadi Misalnya ditangani oleh dokter laki-laki Setelah melahirkan selesai, keadaannya sudah tidak darurat lagi Maka dokter laki-laki tersebut tidak boleh untuk menanganinya lagi ya Kalau keadaannya sudah tidak darurat <tuh> Adapun memilih antara dokter dengan bidan ya kalau misalnya ya kalau misalnya persangkaan dia benar ya mungkin bidannya e, benar-benar tidak bisa menangani maka itu masuk dalam keadaan darurat tapi kalau kekhawatiran tersebut kekhawatiran yang berlebihan ya kekhawatiran yang tidak berdasar ya hanya ingin kalau ditangani oleh dokter lebih lebih baik hanya lebih baik kalau ditangani oleh bidan, sebenarnya sudah baik, sudah cukup ya. Tapi, <tuh> dia kepengen lebih baik dari itu, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh seperti ini. Karena ini bukan termasuk e, darurat. Sekarang dia punya pilihan. Pilihan baik dan lebih baik. Atau pilihan cukup dan pilihan yang baik misalnya. Maka, sudah cukup dengan bidan sedangkan eh, dokter itu karena bukan keadaan darurat maka tidak dibolehkan ya. Sesuatu yang haram hanya dibolehkan ketika keadaannya darurat. Ketika keadaannya tidak darurat ya, maka tidak diperbolehkan. Allahu Jazakallah khair dzat atas jawab antum saat dan untuk berikutnya wa ta'ala assalamu 'alaikum azan wa hayakum. Kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021 823 6543 ya silakan. Ya silakan. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa ibu dan di mana? Ini dengan rejetis ya. Maaf ibu mohon maaf mungkin dikecekah surat televisinya ibu terlebih dahulu ya, dan cukup menyimaklah telepon saja. Dari Maluku dari Maluku Utara ini Ustaz. Dari Maluku Utara. Saya hamba Umi, mukanya ini Ustaz. Ya. Ini saya kerjanya di Bankum Sivil. Terus saya sudah tahu. Saya ingin bertanya apakah bagi yang saya makan dengan, karena itu bagaimana hukumnya Ustaz? Saya sudah kasih kasih tahu sama suami dan dia tidak tidak mau mendengar kata-katanya saya dia tidak tahu hukum. Bagaimana Ustaz? Nyampe kerja suami atau ibu? Di... Ibu ya yang bekerja di bank komersial, bu ya? Suami saya, suami. Oh suami ibu. Baik. Terima kasih buat ya, atas tanyanya. Iya. Ya. Ya. Uh, gaji yang didapat oleh pegawai bank ya, jelas ya merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi. Uh, hal tersebut dari e, perbuatan riba ya perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan orang yang demikian ya akan diperangi oleh Allah dan rasulnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat al-Baqarah ya Allah memerangi memerangi riba dan orang-orang yang melakukan riba. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi riba dan memerangi orang-orang yang melakukan riba. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menghapuskan keberkahan dari riba. Ya, keberkahan dari harta yang dihasilkan dari riba. Ini e, dosa yang sangat besar sekali ya. Dosa yang sangat besar sekali apabila orang mendapatkan harta, mendapatkan rezeki dari dosa ini ya, maka rezeki tersebut jelas tidak tidak halal bagi orang yang melakukannya ya. Adapun istri, anak-anak ya. Maka apabila bisa menghindari Apabila bisa menghindari harta tersebut, ya, maka itu lebih lebih afdal, itu lebih baik, ya. Tetapi apabila tidak bisa menghindarinya, ya, maka paling tidak, ya, jangan berlebihan. Jangan banyak-banyak mengambil dari harta tersebut, ya. Karena <tuh> eh, perpindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain, ya, apabila dengan cara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka, perpindahan tersebut bisa mengubah uh, hukum dari uh, benda tersebut ya yang asalnya haram jadi jadi halal ya karena perpindahan dari seorang suami ke anak atau ke istri menjadi menjadi nafkah ya ini adalah nafkah seorang suami kepada istri kepada anak ya atau hibah pemberian dari seorang suami ke istri pemberian dari seorang ayah ke anak ya namun e, tetap saja ya tetap saja kalau bisa menghindarinya itu lebih baik karena Allah menghapuskan keberkahan dari harta yang dihasilkan dari riba ini menghapuskan keberkahannya ini bisa jadi harta-harta tersebut yang menjadikan orang-orang yang menerima celaka orang-orang yang menerimanya mendapatkan <tuh> e, mudarat yang sangat besar ya. Makanya kalau bisa dihindari, maka hindarilah. Kalau tidak bisa, maka jangan sampai banyak-banyak ya. Makan secukupnya. Ya, wallahu a'lam. Namusad, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Ustaz. Atajamanan memberikan Ustaz. Khotbah Islam azan, billahi wayyakum. Eh untuk berikutnya kembali kami angkat tanya melalui telepon di 021 8236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan di mana? Ya saya ucap dari Tangerang Pak. Ya. ya, silakan Pak. E, begini mengenai ibadah haji, apakah benar ibadah haji hmm. itu bisa diwadalkan untuk orang yang sudah meninggal gitu Pak? Hmm. Dibadalkan Pak ya. Belum. Padahal kan rukun haji ada yang tidak bisa diganti seperti wukuf di Eropa gitu. Okay. E, nah, saya mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, e, haji secara keseluruhan ya. E, bisa dibadalkan, bisa dibadalkan atau diwakilkan kepada orang lain, ya. E, hal ini ya berdasarkan dalil e, dalam sebuah hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar salah seorang sahabatnya mengatakan lebeika an shubruma, lebeika an shubruma. ketika mendengar ya e, ucapan orang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya siapakah syubrumah ini, maka <tuh> Orang tersebut mengatakan e, salah satu dari kerabatku atau akunli li au saudaraku atau salah satu dari kerabatku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, "Apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu sendiri?" Maka orang ini mengatakan, "Belum." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hajj, huj, hajj, hujja an nafsik tsumma an syubruma." "Hajilah" untuk dirimu sendiri, kemudian baru setelah itu silahkan haji untuk untuk shubruh ya ini ikrar dari Nabi Muhammad SAW sekaligus perintah, ya ini menunjukkan bahwa menghajikan orang lain dibolehkan, ya boleh orang lain dihajikan oleh orang lain ketika ada uzur, ya misalnya meninggal ya meninggal belum haji, kemudian atau dia sedang sakit dan dia punya harta. Tapi sakitnya ini sakit yang tidak ada harapan sembuh lagi. Dan sakitnya menjadikan dia misalnya tidak mampu untuk naik pesawat. Atau kalau tidak naik pesawat sekarang naik eh, kapal. Kalau naik kapal juga sangat lama, sangat memperatkan, sangat membahayakan dia. Orang yang seperti ini boleh dibadalkan. Boleh dihajikan oleh... Oleh orang lain ya. Adapun e, alasan tadi yang mengatakan Kan kalau tawaf ifadah tidak boleh diwakilkan Padahal itu sebagian dari haji Kalau sebagian dari haji tidak boleh Apalagi kalau keseluruhan haji Diwakilkan maka harusnya tidak boleh Tidak demikian ya Karena ada, sudah ada dalilnya Sudah ada dalilnya Dan <tuh> Ada sebagian dari Eee Perbuatan-perbuatan manasik haji atau amalan-amalan manasik haji yang bisa diwakilkan Memang tidak semuanya bisa diwakilkan ya bagian-bagiannya Misalnya Tawaf Ifadah tidak bisa diwakilkan Ya misalnya Sa'i tidak bisa diwakilkan Tapi misalnya melempar jumrah bisa diwakilkan Melempar jumrah bisa diwakilkan dan itu termasuk dari bagian haji Ya jadi tidak benar kalau semua bagian-bagian haji tidak bisa diwakilkan kalau satu-satu. Ada sebagian dari eh, mana sebagian yang bisa bisa diwakilkan. Memang wukuf di arafah tidak bisa diwakilkan, tapi seseorang bisa dibawa ke arafah walaupun dia tidak melakukan apapun yang penting dia dibawa ke sana. Terus eh, toaf orang bisa dibopong juga, dikelilingkan ya. Kemudian sa'i juga demikian bisa di di apa? di atas kursi roda dia bisa ya untuk disa'ikan seperti itu, ya. Intinya eh, ada sebagian amalan haji yang bisa diwakilkan seperti melempar tadi. Adapun mewakilkan semuanya, maka ada hadis khususnya tentang itu dan eh, hal tersebut dia ya, boleh karena dasar hadisnya ada dasar hadisnya, Allahumma. Bapak kalau fitset, demikian itu jawaban bapak tadi yang ada di terang. Namun, saya ingin menambah ya, ingin menambah tentang pentingnya kita memilih orang yang benar-benar ikhlas dalam melakukan uh, badal tersebut ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk menjadi uh, untuk mencari orang yang membadalkan haji. Karena banyak sekali ya orang-orang di zaman ini ketika membadalkan haji orang lain, niatnya uang. Niatnya uang. Sehingga ini akan sangat mengganggu keabsahan hajinya. Orang tersebut ya karena niatnya uang akhirnya menjadi tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya apa fungsinya, apa faedah? Dia menghajikan orang lain ya. Makanya eh, dipilih orang yang sebaik mungkin untuk membadalkan ya orang yang kita inginkan. Kemudian ada juga ya badal-badal yang sangat murah dan ini di luar di luar eh, nalar tidak masuk akal ada orang yang ketika menerima badal haji hanya dengan uang misalnya seribu real ini tidak masuk akal orang seribu real di sana mau membadalkan e, haji karena haji ini setahun sekali dan seribu real ya atau sekitar eh, hampir 4 juta ini sangat sedikit sekali di sana Maka sangat tidak masuk akal sekali Kalau ada orang yang mau membadalkan Haji dengan seribu real Dan ini sekarang ternyata banyak Ternyata di lapangan ya Yang mereka lakukan adalah Mereka Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya Ternyata orang-orang yang seperti sepertinya tidak amanah Ada orang yang membadalkan sampai beberapa orang Makanya ya e, Cari orang yang amanah Ya dan e, cari orang yang ikhlas, yang bisa menjaga niatnya e, dengan baik ketika membadalkan haji orang lain. Ya, Allah Alam. Wakil Kepala Kafif Zat. Melanjutkan pembahasan tentang masalah badal haji Zat tentang dalam hadis yang tadi Antum sampaikan, apakah Sahabat tadi melakukannya dalam haji yang bersamaan waktunya, artinya dia menghajikan dirinya kemudian menghajikan orang lain? pada waktu yang bersamaan atau waktu yang berbeda gitu. Tidak mungkin karena haji dalam setahun hmm. hanya sekali saja. Tidak mungkin ada orang yang bisa berhaji dalam setahun dua kali. Hmm. Tidak mungkin karena hmm. eh, wukuf di Arafah ya. Hmm. Tidak mungkin dilakukan dua kali. Hmm. Tidak mungkin itu hanya hanya sekali saja hmm. ya. Makanya ya tidak mungkin orang berhaji dua kali atau lebih dari satu kali dalam hmm. dalam satu tahun sehingga kalau tahun ini dia berhaji untuk dirinya hmm. Dia harus seperti itu hmm. Harus Selesaikan. untuk dirinya saja Dan menyelesaikannya hmm. Kemudian baru di tahun berikutnya Dia kalau ingin menghajikan orang lain Baru bisa ya. Ya. Tidak <coughs> mungkin orang berhaji dalam setahun Dua kali, berbeda dengan umrah. umrah Kalau umrah bisa ya Setahun beberapa kali bisa Wallahualam Jazakallah khabarakat Dan untuk pertanyaan terakhir saat Di perjumpaan kita pagi hari ini jadi bertanya kita kembali ke dalam pembahasan kita tentang al-masaqatul tajlibut taysir ini. Beliau bertanya apakah boleh seorang yang sedang sakit mengqasar salat karena qasar hanya e, diperbolehkan ketika safar. Itu sudah ada jawabannya di situ. Iya. <tuh> e safar qasar e, <tuh> ya. Adalah keringanan ya. yang diberikan oleh syariat dan syariat ya. sudah mengaitkannya dengan dengan e, safar ya mengaitkannya dengan safar saja sehingga <tuh> ketika keringanan ini dikaitkan oleh syariat dengan safar maka kita tidak boleh mengaitkannya dengan dengan yang lain oleh karenanya ya seberat apapun orang sholat ya kalau dia tidak safar maka dia tidak boleh mengkosol sholatnya sebaliknya semudah apapun orang yang safar ya tapi dia semudah apapun orangnya safar dia boleh mengqasar boleh mengqasar walaupun keadaannya sudah sangat dimudahkan dengan misalnya sarana-sarana eh, eh, transportasi di zaman ini yang sangat mewah ya walaupun sangat mudah tapi karena dia masuk dalam kategori safar maka dibolehkan untuk mengqasar sholatnya karena syariat mengaitkan Keringanan tersebut dengan safar, tidak dengan yang yang lain. Adapun masalah jamak, ya menjamak solat, mengumpulkan solat, mengumpulkan dua solat dalam satu waktu, ya solat-solat tertentu, ya duhur dengan asar, maghrib dengan isya, maka ini dibolehkan dan tidak khusus, tidak dikaitkan dengan safar saja. Tapi syariat mengaitkannya dengan hujan, syariat mengaitkannya dengan uh, sakit, ya begitu pula ya kebutuhan kebutuhan yang mendesak kebutuhan kebutuhan yang mendesak dibolehkan untuk uh, menjamak dengan tetap melakukannya uh, lengkap ya matrkaat matrkaat tidak boleh di tidak boleh di uh, koser ini sangat berbeda ya antara koser dengan jamak bisa berkumpul dan bisa berpisah ada jamak dan qasar ada jamak saja ya ada jamak dan qasar ada jamak saja ada juga qasar saja tapi hanya anjuran hanya anjuran seperti misalnya ketika kita sedang haji ya kita sedang haji <coughs> maka kita di beberapa tempat Disunahkan untuk mengqasar saja misalnya di Mina ketika kita mabit di Mina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengqasar saja tapi di waktunya masing-masing berbeda ketika di eh, Muzdalifah Rasulullah SAW alaihi dan menjama. Ketika di Arafah Rasulullah mengqasar dan dan menjama. Begitu pula ketika kita sedang safar. Kita sedang safar di suatu tempat dan kita menetap. Kita menetap maka sebaiknya tidak menjama. Tapi tetap boleh mengqasarnya. Sebaiknya tetap mengqasar dan sebaiknya tetap tidak menjamaknya. Ya kalau menjamak juga dibolehkan ya tapi afdalnya tidak menjamak kalau kita sudah bertempat misalnya bertempat di suatu tempat sampai 5 hari sampai 7 hari, 10 hari maka eh, ketika keadaannya demikian ya kita afdalnya tetap mengqasar tapi tidak mengumpulkannya. Ya, wallahu alam. 6 Ustaz, izakallahu khairan tabaarakallahu atas jawaban yang telah antum dan tentunya kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan penutup satu kata penutup di kajian kita yang pagi hari ini, silakan Ustaz Alhamdulillahirrabbilalamin ya segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nekmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menyelesaikan kajian kita tentang kaidah yang ketiga ini Al-Masyakatuh Tajlibut Tayisir <tuh> bahawa setiap sesuatu yang sulit dalam syariat ini akan mendatangkan kemudahan dan alhamdulillah kita sudah bahas tentang pengertiannya kita bahas juga tentang macam-macam keringanan yang diberikan oleh syariat kita bahas tentang sebab-sebab yang mendatangkan keringanan kita juga sudah membahas tentang kaidah-kaidah yang masuk ya diantaranya ya beberapa kaidah yang masuk dalam kaidah ini beserta contoh-contohnya ya alhamdulillah kita sudah bahas semuanya dan ini tidak lain ya kecuali karena pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wataala ya dengan kaedah ini kita memahami bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang samhah syariat yang memudahkan ya syariat ini adalah syariat yang dipenuhi dengan rahmat Allah subhanahu wataala ya makanya kalau ada sesuatu yang sangat memberatkan di dalam syariat syariat akan memberikan Kemudahan, ya Kalau ada sesuatu yang memberatkan Sesuatu yang sangat memberatkan Ingatlah bahwa itu bukan dari syariat Kalau itu dari syariat, harusnya syariatnya sudah memberikan kemudahan Ya, demikian yang bisa anda sampaikan ya Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita berkah dengan ilmu tersebut Ya, Wallahu'alam Allahu wa sallam, mabarak ala nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahabih, wa man tabi'ah bi ihsan la yamid din.